bersama Ustaz Danu dalam acara bengkel hati yang senantiasa menunjukkan hati para pemirsa dimanapun anda berada. Baik, saya akan bertegur sapa terlebih dahulu dengan para hadirin jemaah Masjid An Nida yang sudah siap dengan berbagai macam keikhlasan yang sudah siap dengan ketulusan sehingga apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Danu. Di pagi yang penuh dengan keceriaan ini akan menyucikan hati para hadirin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya mau tanya, Bapak apa kabar semuanya sehat? Saya mau sekarang semuanya senyum terlebih dahulu, senyum sama-sama pak. Satu dua tiga. Ini sih senyum gak punya duit namanya kalau ini. Baik, ibu apa kabar semuanya bu sehat? Alhamdulillah. Lila. seperti biasanya saya akan e, mengecek terlebih dahulu jamaah kita para hadirin yang datang dari tempat yang paling jauh saya ingin dari kaum bapak dulu dari mana bapak kira-kira yang paling jauh ya dari mana bapak tegal sulawesi tenggara nah, ya dimana bapak kalimantan timur yang dari papua gak ada ini Bapak dari mana? Sulawesi Selatan. Iya. Yang dari Malaysia ada lagi temennya Pimpin, nggak ada? Belum ada. Ya ibu, kalau ibu dari mana paling jauh? Palembang yang sebelah kiri. Dari mana? Tegal juga. Tegal. Baik. Ya sudah ibu. I jangan tinggi-tinggi masih subuh ibu. Baik. Subhanallah. Dari manapun para jemaah ini hadirnya Ada yang dari Tegal, ada yang dari Sulawesi, Tenggara Ada yang dari Jawa Timur Semua dari setiap daerah hadir Untuk e, meramaikan acara Bengkel Hati Dan mudah-mudahan inilah tanda bahwa Bengkel Hati hadir Untuk memberikan pencerahan kepada umat Amin ya Rabbal Alamin Dan subhanallah para pemirsa tema kita di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini yaitu tentang saling menghormati bapak pak pak wah tuh jangan kencang kencang pak belum sarapan juga masalahnya ini subhanallah saling menghormati ini adalah satu hal yang memang harus ada di antara uh, kehidupan manusia. Bapak sering melihat matahari Oh tiap hari itu mah. Lihatlah matahari Ketika matahari rela berbagi sinarnya Kepada bumi Sehingga bumi kita bisa merasakan Apa yang disebut dengan cahaya Apa yang disebut dengan panas Betul gak kira-kira bu Iya betul aja bu biar cepat Kemudian lihatlah bagaimana awan Allahu Akbar walillah ilham Ketika awan rela Berbagi hujannya kepada bumi Sehingga bumi ini dan hamparannya begitu makmur. Kita bisa merasakan manisnya buah yang tumbuh dari setiap pohon. Betul pak? Kita bisa merasakan, Subhanallah, lezatnya ikan-ikan yang berenang di lautan. Inilah Allah. Allahu khalikus samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka, yang paling pantas kita sembah. Yang paling pantas tempat kita meminta pertolongan. Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah Belajar dari matahari Belajar dari awan Belajar dari pelangi yang rela membagi warna-warninya Seperti itulah kita Harus rela berbagi terhadap siapapun Saling menghormati perbedaan Satu dengan yang lainnya Kenapa? Karena Allah menciptakan perbedaan itu pak Bukan untuk saling berantem Betul ya? Laki sama perempuan kan beda Betul gak? Untuk berantem apa untuk saling merasa tenang? Wah ini gak ada yang pernah tenang ini kayaknya nih Untuk saling merasa tenang Kenapa? Itulah takdir sunnatullah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Lita'arofu Untuk saling mengenal, saling merasa tenang Nah lalu bagaimana dan apa uh, Perilaku saling menghormati lainnya akan kita bahas Tentunya nanti kita akan kembali bersama Danu. Para pemirsa, jangan ke mana-mana. Bengkel hati bersama Daizaki dan Ustaz Danu akan kembali setelah yang satu ini. Bagi siapa saja yang mempunyai permasalahan apapun, langsung bergabung bersama kami di sini. Ui, saya sangat terlalu. Saya sangat terlalu. Saya sangat Kita cintanya karena Allah atau karena suami? Ya. Ketika kita cinta kepada Allah di atas segalanya, itulah ikhlas. Maka kita mencintai suami juga karena Allah. Tunggu kami setiap hari. Sabir dan Jumat hanya di TPI. Program Religi DPI. Pastikan bersama Ustaz Yusuf Manjir. Jangan berdekan berasa baru gimana Nggak mungkin. Nikbahnya sedekah setiap Selasa dan rabu jam setengah lima pagi. Hanya di TPI. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Mahsuci Allah Dengan segenap kesuciannya Alhamdulillah Di samping saya uh, Sudah hadir Subhanallah Beliau guru kita bersama Yaitu Ustaz Danu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa wa Apa kabar Ustaz hari ini Hai, Alhamdulillah Ya Allah kalau kita lihat wajah Ustadz Danul senantiasa sejuk ya Bu ya Iya kalau saya melihat e, beliau di pagi hari Subhanallah gak ada bedanya Ustadz Pagi dengan malam terus teriak Inilah gambaran hati yang mudah-mudahan senantiasa bersih Amin Ini kalau ibu-ibunya juga mukanya bersih-bersih Ustadz Tapi makeupnya dari jam 2 Ada yang tebelnya 2 cm Jangan lupa. Ada yang enggak bisa tidur kali ya? Ada, benar. Ada yang enggak bisa iya. tidur, aduh. Uh, aduh, besok bangun hati nih. Aduh, aduh-aduh aja. Iya, nenek enggak bisa tidur. <laughs> Orang perutnya sakit dari semalam. <laughs> Baik, Ustaz, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang saling menghormati, Ustaz. Iya. Nah, ini kehidupan manusia itu kan satu dengan yang lainnya. Pasti ada perbedaan Ust. Iya pasti Ada yang tua, ada yang muda Ada yang lebih berilmu Ada yang masih uh, terus belajar Nah bagaimana Islam mengajarkan setiap uh, umatnya Setiap uh, pemeluknya Untuk saling menghormati terhadap sesama, bersama Ust. Iya Sebenarnya memang kita harus menyadari bahwa uh, Perbedaan diciptakan oleh Allah Ta'ala ini Untuk saling meningkatkan ketakwaan jadi bukan untuk saling menghancurkan. Nah, salah satu hal memangnya kalau kita mau menginginkan ketakwaan kita lebih daripada orang lain, ya kita coba kita mengamalkan ayat yang ada eh apa ayat yang ada dalam surat al-furqan ayat 63 memangnya yeah. ya wa ibadurahmanilladina yamsuna ala ardihauna. Nah di sini disebutkan dan hamba Allah yang dikasihi. Nah ini jelas sekali hamba Allah yang dikasihi. Adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati Dengan kerendah hatian seseorang ini Sebenarnya Allah itu mau bercerita Orang yang rendah hati ini ilmunya tinggi sebenarnya ya. Tapi karena beliau itu menginginkan ketakwaan yang lebih Lebih-lebih agar dicintai oleh Allah Agar dikasih oleh Allah Ilmu yang tinggi ini tidak ditampakkan Dia makai orang biasa Oh mungkin istilah ya. ilmu padi itu saja mirip ya kalau kita biasa terbiasa berbicara itu mirip dengan ilmu padi. Hmm. Jadi Benar. dia runduk menghormat dengan orang yang ilmunya kurang dia tetap menghormat dia dengan orang yang tegang dia menghibur dia hmm. dengan orang yang marah dia tenangkan dia dengan orang yang sudah tenang dia bikin bercanda umpamanya. Oh gitu. Dia ya. lihat orang yang belum punya uang dia kasih. Hmm. Belum punya uang kalau belum punya yang lain Ustaz dikasih juga iya kalau yang lain punya dikasih kali ya <laughs> dan itu juga ada hal yang harus kita ketahui bagaimana kita itu kalau menjalankan uh, sesuatu yang kita itu melanggar saling hormat uh, ini juga kita harus menyadari bahwa surat Al-Furqan uh, Al tadi berhubungan dengan surat-surat yang lain kalau kita mau berjalan uh, menjalankan uh, syariat Islam itu dengan sungguh-sungguh iya -sungguh. yeah. hmm. Salah satunya ini bagi orang-orang yang tidak bisa menghormati ini ya. ada dalam surat An-Nisa 30 wamayya 'ala dzalika udwan wa dzulmun fasaufa naro Sudah sangat jelas sekali di di sini dijelaskan bahwa dan barang siapa yang melanggar hak oh ini jelas sekali ya. dan berbuat aniaya nah, ini orang-orang yang enggak bisa menghormati ini uh -huh. akan kami masukkan ke dalam neraka jelas sekali, jadi makanya orang yang melanggar hak apapun bentuknya melanggar hak orang lain dia akan kena dia berbuat aniaya apapun bentuknya aniaya, mau memukul mau menendang, mau memaki itu aniaya dia akan masuk neraka, nah kalau kita ingin ketakwaan kita itu tinggi di hadapan Allah Ta'ala coba kita santai aja kan hubungan Surat Al Furqan dengan Anisa tadi kan ketemu akhirnya. Iya. Berarti kita senantiasa harus rendah hati menghormat sama orang yang memang di bawah kita umpamanya ya kita tetap tunduk kan, nggak ada masalah. Sebenarnya Allah mengetahui dan orang seperti itu dikasih. Kalau Allah sudah mengasihi seseorang yang seperti itu, satu kuncinya biasanya yang ketahuan doanya itu biasanya gampang diijabah itu kunci. Oh iya, iya iya itu kunci sebenarnya jadi kalau kita ingin menebak-nebak dengan ini itu kelihatan seperti itu nah disinilah ayolah kita mencoba mengamalkan ya nah, kalau ini mengamalkan nih ayat Quran ini mengamalkan ya oh, bagaimana kita rendah hati bagaimana kita tidak melanggar hak nah kita amalkan dalam sehari-hari insyaallah saya yakin kalau seseorang khususnya yang hari ini saudara kita Mendengarkan dua ayat ini tadi, mudah-mudahan hatinya tergerak. Bagaimana saya ingin dikasih oleh Allah? Bagaimana saya ingin nanti doa-doa saya diijabah oleh Allah? Nah, ayo mulai sekarang. Ya, kita saling menghormat. Jangan saling apa namanya? Lempar batu, lempar bom molotov, kan? Iya. Janganlah biasa-biasa saja lempar. Lempar ini yang kita suka nih, daya eh, daya gini. Lempar, lempar, uh, lempar amplop isinya uang ya, nah, kita suka nih. Iya iya. Jadi lempar amplop isinya uang. Kalau saya lebih suka lempar uangnya aja ya nggak usah pakai amplop bisa. <tuh> <tuh> lebih jelas. Baik, Ustaz okay. Subhanallah Para pemirsa dimanapun anda berada, hadirin jamaah masjid Anida, an uh, kita akan kembali, tentunya. Setelah azan subuh yang mau lewat berikut ini Alhamdulillahirrabbilalamin Para pemirsa dimanapun anda berada Jamaah Masjid Anida baru saja selesai Melaksanakan sholat subuh berjamaah Dan mudah-mudahan dengan sholat subuh berjamaah Menjadi titik awal dalam hari ini untuk beraktivitas, memberikan yang terbaik dalam kehidupan, tidak lain hanya untuk mencari ridho Allah Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, jemaah Masjid An Nida, para pemirsa dimanapun anda berada. Ini Ustaz sedikit lagi nanti kita akan mengulas tentang saling menghormati. Tapi sebelum itu, para pemirsa mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Ya, ya. Ini ada teman saya, mau ah. ada bincang-bincang sama Ustaz Danu. Oh, ya, boleh boleh. Oh ya, selamat. Ibu dengan Ustaz Danu ya. Nasi. <gulau>. Oh, oh ya. Nasi. Assalamualaikum, salam, barakatullah, selamat ibu. Terima kasih. Aduh, ada apa ini? Ini pak Ustaz saya punya masalah. Ya, Dah lama, sebenarnya masalahnya masalah nah. rumah tangga. Pak Ustaz, saya itu sebenarnya berada dalam kondisi yang harus asa mungkin kemarin oh. ya, saya dikasih tahu teman hadir ke sini gitu kan jadi e, ini saya menggugat jujur dan oh, jadi ibu menggugat cerai suami iya suami ya. sebenarnya tidak mau bercerai hmm. dan itu masalahnya memang ada orang ketiga dari suami dari saya oh dari ibu dan saya ya, justru itu Pak saya tahu saya ini saya salah telah mengambil langkah hmm. tapi e, suami saya Akhirnya dia masih tetap menunggu saya uh -huh. Dan mau kembali Asal saya mau semuanya uh -huh. Mantap soalnya saya tidak tahu pak Kalau saya ada orang ketiga Oh gitu Tidak tahu Karena saya tutup rapat ini gitu Nah sekarang yang jadi dilema saya Si, si orang ketiga ini uh -huh. Ini juga sama pak, Ros, sedang proses perceraian di, di pengadilan dan dia ingin menikah si saya, gitu. Kasarnya gini dia bilang sampai lubang semut pun akan saya kejar kamu, gitu kan? Kan saya bingung di sini, pak. Saya tidak tahu, saya tidak mau salah yang kedua kali, saya oh, tidak betul. mau ada anak-anak di belakang saya. Kalau memang ada solusi, saya mohon ke Ustaz Danu di sini ada solusi yang terbaik untuk saya. Oh, saya tidak betul. mau berada dalam lumpur dosa terus menerus. Tambah yeah, yeah, yeah. saya juga kondisinya sekarang sakit ya, dokter mengonis ada pista. Oh, ya, itu, itu. ya, ya, ya. Itu permasalahannya. Ustaz. Pertanyaan saya adalah apakah ibu bisa masuk ke lubang semut, gitu loh intinya ya? Gak mungkin ya, tapi ini bercanda aja ya, yang gak tegang sih. Ada stress, <laughs> Pak Iya, sebenarnya begini, kalau ini yang apa yang saya ketahui yang yang lebih hari, yang lebih ada di jalan Allah. Malah paling gampang ibu kembali kepada mantan suami. Itu paling gampang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umpamanya yang orang ketiganya itu dia mau menceraikan istrinya, kemudian mau mencari ibu, hentikan. Hentikan kesalahan yang ibu pernah lakukan. Semuanya hentikan karena Allah. Hentikan karena takut dosa. Dosa yang berkali-kali. Hentikan sudah selesai. Karena pada proses ibu nanti memohon ampun pun kepada Allah Ta'ala itu tidak bisa pada waktu ibu memohon ampun sekali itu kayaknya semuanya selesai belum tentu bisa seperti itu. Makanya nanti kan itu permasalahan beliau itu nanti akan menceraikan istrinya atau tidak jadi itu sudah bukan urusan ibu lagi. Sudah pokoknya tutup mata, tutup telinga yang kemarin-kemarin itu sudah kayaknya... Itu kesalahan dan dosa yang harus dihilangkan, itu aja. Ya, kemudian ibu balik kepada suami yang meta bener, suami ini memang tidak tahu. Mudah-mudahan, walaupun ini aib, tapi ini ditutupi oleh Allah Taala. Karena kali Allah itu masih sayang pada ibu, sehingga nanti kondisi ibu itu berjalan menikah lagi dengan suami ini benar-benar atas kerja Allah beneran, ya. Yang kedua, permasalahan sudah punya putra Sudah punya putra tiga ya Tiga ya, apa enggak salah ya Nah ini sehingga pada waktu Ibu kembali Bayangan-bayangan yang Ibu pernah lakukan itu Harus benar-benar belajar untuk dihilangkan Suatu kesenangan yang awalnya itu adalah nafsu Harus benar-benar ditinggalkan Harus Jadi di sini Ibu sudah sudah saya anggap dengan cerita Ibu ini Saya sudah menganggap bahwa Uh, ibu sudah jujur, ya sudah jujur, dan mudah-mudahan saat ini yang menulis adalah malaikat arokit, di mana ibu benar-benar serius, kemudian hawasah yang di, di depan itu benar-benar menulis serius, langkahkan ibu benar-benar menuju pada mantan suami, kemudian bilang iya kita menikah lagi, tidak apa -apa. sering, minta maaf sama-sama, maksud sering itu. Pada waktu mamanya nanti sholat, berjamaah, sering minta maaf, apa kalau saya salah, saya banyak salah sama kelapa, saya minta maaf ya, ya cukup, besok begitu lagi. Kenapa kamu sering minta maaf ya, namanya orang, banyak salah. Lakukan itu semuanya karena Allah Ta'ala, kemudian ibu kalau memang hmm. mau, mau dekat sama Allah Ta'ala benar, cobalah salat sunah tahajud dan semua yang pernah ibu lakukan yang memang itu salah dan dosa di hadapan Allah Taala mohon ampun kepada Allah Taala dengan serius dengan tulus mudah-mudahan benar-benar beberapa waktu kemudian sebelum Allah memanggil ibu maksudnya masa-masa sekarang itu ya paling 1 2 tahun atau 3 tahun ya mudah-mudahan ibu sudah mulai tenang Kemudian keluarga disampaik lagi dan permasalahan dengan orang tiga sudah tutup. Hanya itu. Mudah-mudahan ibu uh, tenang hati dan mudah-mudahan jalan ibu ini diberi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak solusi saya. Mudah-mudahan <laughs> ini solusi saya selama ini. Ya, minamin. Ya, amin, amin. ya <laughs> mohon pamit ya, ya, ya. selamat. Iya, iya, ibu-ibu. Iya, sama-sama sabar ya. Wassalam. <laughs> Subhanallah, mudah-mudahan Vidi tadi bisa memberikan hikmah untuk kita semua, Ustaz ya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan uh, apa yang dialami oleh si ibu tadi bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, Ustaz. Yeah. Nah, Ustaz, uh, apa satu pesan yang akan Ustaz sampaikan berkenaan dengan Vidi ini untuk para jamaah dan para pemirsa dimanapun mereka berada? Iya, yeah, kalau Melihat dari video ini siapapun saudara kita yang pernah melakukan kesalahan eh, Ayolah kita kembali ke jalan Allah dengan sepenuh hati ya Dengan tulus Salah satunya kalau kita memang mau taubat Coba kita taubat tanah suha dengan sungguh-sungguh ya Kemudian kita melihat bagaimana Allah menuliskan dalam ayatnya dalam Al-Quran Ilaladina tabu wa aslahu wabayanu faulaiqatu alaihim cerit-ceritakan ilaladina tabu mereka yang telah taubat jadi kalau kita pernah sering melakukan kesalahan ayolah kita taubat dan kemudian wa aslahu melakukan perbaikan jadi jangan melakukan perbuatan salah itu lagi kemudian dilanjut wabayanu memberikan nasihat kebenaran tentang Al Quran jadi Sering memberikan nasihat yang baik Yang sudah kita lakukan, kita kerjakan Itu salah satu bagaimana kita taubatan nasuhah hmm. Kemudian insya Allah dijawab oleh Allah Ta'ala alaihim Maka taubat merekalah yang aku terima Nah di sini taubat ini akan diterima oleh Allah Kita tidak tahu sehari, dua hari, setahun, dua tahun, sepuluh tahun Allah Allah bisa, saya tidak tahu Tapi kalau Al-Quran menceritakan seperti ini Mudah-mudahan Allah berkenan menerima tepat kita itu Dengan secepat mungkin Amin ya, Dan subuhan Allah Sebelum kita memberikan kesempatan kepada para jemaah Bagi para pemirsa yang ingin langsung bertanya Lewat line telefon langsung saja Ke nomor 87797000 atau di 87798000 atau rombongan yang akan mengikuti acara bengkel hati silahkan kirim fak Anda ke nomor 0218408919 baik Ustad kita serahkan uh, waktu kepada para hadirin jamaah masjid Anida yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustad Danu silahkan ya oke okay, ya silahkan dengan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Namira Asri dari Jayapura, Papua yang ingat... Oh dari Papua Ustaz. Dari Papua Tadi saya tanya, saya fikir tidak ada yang dari Papua Oh ya. Yeah. Tapi Alhamdulillah ini dari ujung Indonesia hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah Alhamdulillah, Silakan, Mbak Yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustaz eh, Saya sedang sakit Udah setahun lebih di wajah sama leher. Kalau di wajah udah seperti jerawatan tapi bernanah. Dan di leher jadi hitam. Udah ke dokter Ustaz, udah ke dokter kulit berulang-ulang tapi belum sembuh. Jadi insyaallah datang ke sini mohon solusi dari Ustaz. Hmm, hanya di muka aja? Leher jadi hitam banyak gitu terus nggak pernah selesai iya. atau hanya cuma satu satu nggak pernah sembuh itu si tiap hari ada tiap hari aja kayak sarapan ya iya kalau sedikit sarapan sarapan sehari cuma sekali luaran Suma... sarapan emang sekali emang <laughs> sarapan emang berapa <laughs> kali ya oke okay. uh, ini mbak apa ibu nih maaf mbak mbak siapa nama asri ya naimira Eh, Namira. Namira, Ustaz. Namira. Yang... Namanya bagus, Saya nah, masjid di sana, Ustaz, ya, uh. di Arafah tuh Masjid Namira. Uh, iya sih. Alhamdulillah, kayak juga film. Saya bosan, film yang ada singanya. Itu apa namanya? Narnia ya itu ya. ya. Oh, ya ya ya. Lu ternyata <laughs> suka nonton Upin Ipin yo. Nonton judul mah enggak apa-apa. <laughs> <laughs> Jadi, uh, Mbak Namira ya, ini ada beberapa hal saya meminta maaf begini Mbak Namira. Kalau ada jerawat, ini muncul di muka sama di leher. Jerawat ini ada di muka, nih, mamanya. Muka ini fungsinya untuk e, dilihat orang, untuk mencari muka juga, iya, kan begitu, ya? Untuk dilihat orang, lah, setelah mereka. Mencari muka, saya. Ya. <laughs> Mukanya hilang, dong, bener-bener. Mesh of, ya. Jadi, untuk dilihat orang, nah... E, Kadang-kadang juga kita ingin menampilkan muka kita. Nah ini, ini, ini secara itu akan terangkan. Kalau di sini ada jerawat berarti ada sesuatu yang mau kita tampilkan. Cuma kalau ini jerawat, sesuatu yang kita tampilkan itu bukan sesuatu yang mengenakan. Tapi sesuatu yang tidak mengenakan. Berarti ada sesuatu yang begini Mbak Namira. Ada keinginan Mbak Namira yang kadang-kadang ingin diceritakan, diluapkan kepada seseorang. Saya tidak tahu persis tapi itu hanya dalam hati. Jadi disimpan ceritanya. Saya tidak tahu tentang masalah keluarga atau tentang masalah jodoh atau tentang masalah Apa ya? Saya juga tidak tahu. Ini sudah berapa bulan atau berapa tahun? Sudah setahun lebih. Oh, setahun ya. Pertanyaan saya, sebelum jerawat ini muncul, Mbak Nami saya mau tanya apa yang yang sering dipikirkan mau dikeluarkan, saya maunya begini, saya mau, saya pengin punya mamanya Udah punya suami belum sih? Belum. Oh. Belum, ya. Iya, belum, Ustaz. Kok tegang banget nih tadi? Enggak. Badan saya gatel aja. <laughs> belum, ya. Jadi, bisa aja Mbak Namira kepingin punya calon suami yang seperti ini, seperti ini. Tapi di sini, di sini enggak enggak pernah ceritain. Padahal itu tiap hari dipikirin Umpama Ini umpama atau umpamanya begini kalau saya lihat wajahnya Mbak Namira kayaknya kayaknya gak ada masalah jadi keluarga kayaknya loh ya ini ya, kayaknya tapi biasanya masalah-masalah itu saya tidak tahu persis pertanyaan saya permasalahan apa yang disimpan oleh Mbak Namira yang mau dikeluarkan tapi gak jadi-jadi apa coba Mbak masalah pacar benar oh. oh. Kalau si kalau ini mah bukan paranormal di sini hanya mengira-ira ya. Saya lihat wajahnya kayaknya nggak bermasalah dari keluarga gitu. Berarti di keluarga nggak ada masalah tapi calon keluarga jadi masalah. kok oh, jadi pinter sih dahih. Oh pinter ya. untuk hal itu saya Insyaallah pinter. Oh, ya. Silakan silakan dilanjutkan. <laughs> Wanamira. Sekarang begini, kalau jerawat ini memang benar-benar mau, ini jerawat, ini muka ya, muka itu kalau orang itu ada sesuatu yang akan ditampilkan. Tapi kalau ini jerawat, berarti ada sesuatu yang mau dimunculkan, diinginkan, tapi tersimpan. Nah, tolong Mbak Namira nanti bisa cerita sama kakak atau sama saudara atau sama temen, itu ceritakan. Unek-unek Mbak Namira itu ceritakan aja. Sebenarnya dia yang cerita juga ya Mbak Namira ya? Iya. Oh sebenarnya yang paling mendasar itu masalah pekerjaan baru uh -huh. lulus kuliah jadi uh -huh. pas udah lulus langsung sakit begini jadi nggak daftar-daftar kerja sebenarnya juga nggak apa-apa sih hmm. sebenarnya nggak apa-apa ehm, coba deh ehm, tetap bekerja nggak apa-apa tapi nanti ungkapkan perasaan mbak Namira dengan saudara dengan keluarga dengan santai jangan terlalu menggebu tapi santai aja ya, ya. insyaallah kalau masalah yang jerawat kayak begitu Insya Allah bisa selesai dengan cepat. Ini Mbak Namira ngerti, paham. Kemudian belajar untuk oh ya saya mau menceritakan pada saudara saya umamanya. Oh ya saya mau menceritakan sama mama saya umamanya atau sama capak gitu ya. Kemudian mulai nanti malam tahajud mohon ampun jika selama ini masih banyak sesuatu yang terpendam di dalam hati dan pikiran Mbak Namira, mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada Allah. Kemudian mohon kesabaran ini nanti halus lagi, cantik lagi nanti, ya, amin ya, amin, amin. Ya santai aja. Ini, ini dari Papua kesini memang hanya cuma mau betulin serawat nih ceritanya. Nah. <laughs> nggak. Iya. Tidak usah. Uh -huh. Kemarin datang kesini, Bapak hadiri pernikahan Om. Oh. Iya, oh, ke yang keberapa nih kaum? Hahaha. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya kita uh, apa namanya. Alhamdulillah senang sekali ada Mbak Namira dari Papua yang bisa apa namanya? berbagi, sebenarnya. berbagi cerita. Jadi, oh nanti kalau orang itu menyimpan sesuatu keinginan yang enggak diceritain, nanti jerawatan. Memang jerawat dari sana. Hmm. Insyaallah mudah-mudahan sembuh Mbak Namira ya. Enggak usah khawatir ngelamar raja, pekerjaan kalau mau ngamar hmm. uh, nikah ya coba tanya sama dai Jaki, ya. Yeah. Mudah-mudahan cepat melamar kerja dan cepat dilamar. Amin, amin, okay. amin ya. Amin. Amin. Amin. Amin. amin, gitu. So, setengah hati, amin setengah hati, setengah ya. hati. Amin langsung gitu, cepat sekali ya. <laughs> Mudah mudahan manfaat ya. Salam buat saudara saudara kita yang di Papua ya. Okey. Terima, terima, ya. terima, terima, terima, terima, terima kasih. Terima kasih sama sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Jangan anda kemana mana. Jangan pindahkan channel anda. Karena bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin Para pemirsa Bengkel hati hadir dengan berbagai Tausiah, berbagai nasihat Tawa tawa sawbil haqq Tawa sawdi sober Dan inilah yang diajarkan Oleh Rasulullah SAW Untuk terus berbagi dalam hal Kebaikan, kesabaran dan ketakwaan Kepada Allah Nah Ustadz, untuk berikutnya kita akan Mempersilahkan uh, Line telepon ya Line telepon sudah ada yang standby di lain telepon Kita tegur siapa terlebih dahulu Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Halo. Waalaikumsalam Iya bapak dengan bapak siapa di mana pak Pak Ngatimin Pak Andini Ngatimin Ngati. Oh Martini Ngatimin Ngati Oh iya iya kebuntuan Pak maaf ya. <laughs> ya maaf dalingan ya Pak. Iya. Ya Bapak silahkan Begini Pak Ustaz. Saya punya penyakit orang bilang vertigo gitu Pak. Jadi, vertigo ya, ya. Pap, vertigo. Uh, Maaf ini suaranya kurang keras tapi saya dengar-dengar hanya cuma vertigo gitu ya Pak Ngatimin. Hanya itu aja? Iya. Oh iya. Pak Ngatimin tinggal di mana Pak? Di Jakarta Barat. Oh iya. Pak Ngatimen, insyaallah kalau vertigo si penyakitnya e, gampang sekali, cuma memang vertigo itu tidak ada obatnya ya. Cuma gampang itu maksudnya Pak Ngatimin paham kemudian dijalankan vertigo itu insyaallah hilang. Persoalannya begini, vertigo itu kan menyerang keseimbangan mata, telinga, otak kecil, hanya itu aja. Kemudian sesuatu yang menjadikan e, penyakit tersebut berhubungan dengan mata, telinga sama otak kecil itu apa? Nah, ini berhubungan dengan Tukar pikiran atau nasehat, Mata melihat Pandangan seseorang yang kita terima Telinga mendengarkan Nasihat seseorang yang juga kita terima Keseimbangan Salah satunya yaitu otak kecil itu eh, Kalau menurut saya Itu eh, fungsinya Berhubungan dengan kejengkelan Nah vertigo itu hanya cuma begini Pak Ngatimin Kalau ada seseorang yang Tengok eh, Bukan adu argumen ya saling bertukar pikiran dengan Pak Ngatimin. Nah rata-rata nih Pak Ngatimin ini seringnya itu berpikir sendiri. Kemudian kadang-kadang orang tersebut diayalin. Diayalin tuh di apa namanya? Di ejek atau bukan di ejek? Diayalin itu disanggah. Oh. Disanggah. Dibantah. Seperti, kan? di, ya dibantah. Seperti itu, seperti itu. Jadi vertigo hanya itu aja jadi melihat, men mendengar pandangan orang lain kita merasa gak nyaman gak cocok, kemudian karena kita jengkel kita sanggah atau kita bantah nah itu keterusan lama-lama, itu akan jadi vertigo khususnya, biasanya kalau itu berhubungan dengan istri ini biasanya ya, jadi ya. kalau istri punya pandangan ini nih, ah kamu itu tahu apa, nah ini salah satunya begitu Mamanya, apa? Ini ini ini ini Allah kamu tuh wanita ngerti apa? Nah ini salah satunya itu itu yang bisa menjadi vertigo atau anak memberikan masukan ke eh, kamu ya anak baru kemarin sore ini biasa yang kelihatan seperti itu. Nah Pak Nadiem hanya seperti itu itu dirubah aja e, jangan kerjakan seperti itu lagi. Kemudian mohon ampun pada Allah Taala, Insya Allah itu vertigo cepat sekali hilang cepat sekali hilang. Amin. Iya. Amin ya Rabu Nalami. Baik Bapak. Terima kasih mudah-mudahan Jawaban yang disampaikan Ustadz Danuh Bisa memberikan hikmah untuk Bapak Bahkan untuk keluarga uh, Baik untuk berikutnya para pemirsa Dimanapun Anda berada Sudah standby salah seorang jemaah Dan saya akan menghampiri beliau Secara langsung Iya Yang mana Bapak? Baik Permisi Permisi Bapak Permisi Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwarman Kebetulan tetangga daripada TPI Yaitu di Lubang Buaya tinggal oh, Alhamdulillah Jadi jangan dibilang orang jauh-jauh terus Pak Ustaz Orang dekat ada. keadaan Alhamdulillah Jadi persoalan saya begini Pak Ustaz tahun 2007 saya diminta oleh adik saya untuk mengurus usaha di di kampung halaman gitu. Setelah itu berjalan senikan rupa, ternyata ibu saya kurang setuju dengan usaha itu. Sehingga saya disampaikan sudah melarat di kampung orang harta pusaka kamu urus diulah begitu. Sehingga perdihnya bukan main gitu, tapi alhamdulillah saya sendiri Meranerimanya dengan lapang hati, dengan kesabaran. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu adik saya yang menyuruh itu juga ikut ikutan untuk mengusir saya dari Kampung Halaman. Nah, itulah kejadian saya. Tapi alhamdulillah dengan usiran itu dengan kesabaran saya, alhamdulillah saya bisa naik haji tahun kemarin. Ya akhirnya kada itulah. Saya minta solusi dari pak Ustaz Mudah mudahan ada jalan keluarnya untuk kesabaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azwar Nas. Azwarman. Azwarman, ya. Pak Azwarman. Mudah-mudahan kemuliaan hati Bapak ini dibalas oleh Allah taala dengan rahmat, dengan rahmat, dengan rahmat yang begitu banyak. Amin. Amin amin nur bani. Sebenarnya salah satu hal yang bisa saya berikan pada Pak Azwarman adalah salah satu firman Allah Taala juga sering saya ceritakan bunyinya begini pak wa'idah atau bahu muljahiluna salama Jadi di sini ini berhubungan kalau kita itu merasa dijaili merasa didolimi. Gimana artinya adalah jika engkau disapa oleh orang jahil katakan dengan penuh keselamatan kalau bapak Disapa dengan orang jahil Orang jahil itu berarti seseorang Yang mempunyai niat tidak baik Siapapun orang tersebut Mau orang lain Atau mau saudara Atau mau siapapun istri, anak, suami Itu bisa saja Kita dijailin disapa Didolimi itu bisa saja Nah disinilah jawabannya Allah menyuruh kalau kita dijaili Atau kita didolimi Allah menyuruh Alisalamah Katakan dengan penuh keselamatan Seorang yang taat kepada Allah Ta'ala Jika dia didolimi oleh orang lain Dia senantiasa lidahnya basah Ya Allah ampuni dia Mamanya dengan saudara Ya Allah ampuni saudara saya Atau Ya Allah ampuni adik saya Ampuni kesalahan keluarga saya Ampuni kesalahan siapa orang tua saya Ampuni kesalahan mereka semua Bukalah hatinya Ya Allah Ya Fatah agar mereka memahami kebenaran bukalah hatinya Allah ya fatah agar mereka kembali ke jalanmu ya Allah selamatkanlah siapa saudara saya atau adik saya atau orang tua saya atau siapa selamatkan mereka dunia dan akhirat amin, amin, amin. doakan beliau setiap saat seperti itu agar hatinya terbuka agar menjadi baik dan di situ akan menjadi kunci Bahwa Bapak termasuk orang-orang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala Amin Apalagi ini uh, salah satunya Bapak sudah berhaji Alhamdulillah ya tinggal Bapak mengasah Mengasah ketakwaan yang lain Karena memang sudah komplit semuanya Kalau menurut saya jadilah orang yang benar-benar baik Sabar, benar, bijak menurut apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Amin. amin, amin. Mudah-mudahan Pak Azharwan uh, bisa menjalankan salah satunya ada dengan acara Bengel Hati ini amin. sehingga bisa menjadikan keteduhan, bisa menjadikan lebih sujud pada Allah taala dengan tulus dan amin. Dan amin. Bisa diterima Pak? Insyaallah, saya terima ada yang baik. Kemudian saya juga selama saya baik di haji juga saya tetap mendoakan keluarga saya Alhamdulillah subhanallah Mudah-mudahan benar-benar rahmat yang sungguh besar Diberikan dari Allah pada Pak Azharman Amin, Amin. Amin. Ya, Pak, Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Alhamdulillah para pemirsa Dimanapun anda berada Dan para hadirin jamaah Masjid Anida Subhanallah Satu permasalahan Yang mudah-mudahan juga bisa kita ambil hikmahnya Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia Yang tidak hanya belajar Dengan membaca, tapi juga belajar Dari fenomena apapun yang ada di sekitarnya Baik Para pemirsa untuk berikutnya uh, Sudah standby juga satu line Telepon, akan kita tegur Siapa terlebih dahulu Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iya, mas. iya Halo, Ibu, Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Ya, putus Ini jangan-jangan mungkin dari Papua Terus Ada lagi? Baik, sudah standby Satu penelpon lagi Kita coba tegur siapa lagi Assalamualaikum Rucala Iya Pak dari Pak Jumat dari Jakarta. Bapak nyari Pak, Pak siapa? Hari Ucap Sari Oh Pak Jumat Iya saya anak Faujuma. Namanya namanya dari Purwakarta. Dari Purwakarta nama bapak siapa? Fauj. Pajum. Faujuma. Faujumat. Jumah. Oh, Jumah. Oh, oh, saya kirain Jumat. Baik, iya Bapak, gimana? Silakan. Assalamualaikum. Sadano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak ini suaranya putus-putus, Pak. Jum, Pak Juma ya, Pak Juma. Suaranya putus-putus. Jadi saya kurang begitu jelas. Coba Pak Juma e, teleponnya pakai yang kabel, coba mudah-mudahan bisa lebih baik. Terima kasih, Ustaz. Oh ya, ini udah alhamdulillah sudah enggak kayaknya. Begini, Ustaz. Saya punya keluhan semenjak tahun 2007 saya pernah sakit jantung kata dokter itu penyegisan jantung yang kedua disama ternafas dengan batuk kemarin 6 minggu kemarin saya hadir ke Ustaz pulang dari Ustaz pulang itu langsung di San Ustaz oleh kerana itu saya mohon terusinnya dari Pak Ustaz iya habis dari masjid Anida bin ya. Ya udah sarapan belum ya? Belum. Oh, belum. Lah, pantetan pingsan. Pak Juma ini lucu sekali ya. Pak Juma. Ya. Kalau ada penyumbatan jantung, nih ceritanya nih. Iya, iya, iya. Ya. Pertanyaan saya begini. Ya. Sebelum ada penyumbatan jantung dianalisa dari dokter nih. Yeah. Apakah Pak Juma itu sebenarnya sering marah Sama istri, sama uh -huh. anak Orang pemarah Pak saya Hah? Huh? Orang pemarah saya itu <laughs> <laughs> Alhamdulillah Baru sekarang saya bisa mendengar orang pemarah itu senang gitu loh ya. <laughs> Tapi enggak apa-apa, saya suka Pak Juma ini ini ketulusan bercerita, bukan bukan karena senang ya. ini ketulusan bercerita. Jadi Pak Juma sudah bisa masuk ke line telepon TPI Bengkel Hati ini. Begini Pak Juma, ya. uh, nanti uh, Ibu masih ada, maaf saya tanya ini. Ya. Ibu istri-istri maksudnya. Oh, ini kumpul-kumpul besar. Ada kerana saya ini orang kita ngaji, memang kita danu dari melalui walaupun melalui inti itu. Boleh ah, ah, ah. berseluaraga itu. Ya. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Rutin ini usaha. Rutin ini benar. Ya, rutin. Alhamdulillah, Pak Juma, saya akan bercerita begini. Mulai pagi hari ini. Nah, ini ya. Mulai pagi hari ini. Uh, sekarang sakit enggak jantungnya Pak Juma? Maaf. Sebelah dada sebelah kiri sakit enggak? Ini sebelah kiri ah? sakit. Sakit ya? Ya. Oke, walaupun saya tidak tahu posisi Pak Juma di mana, Pak Juma lagi ngapain? Istri ada di sebelah Bapak enggak? Ada di belakang nih saya. Di belakang, oh, ngapain di belakang? Di samping-samping. Oh, samping. samping. Oke. samping. Oke. Oh, oke, Pak Juma, Pak Juma bisa minta maaf kepada Ibu ibunda, istri maksud saya. Bisa, bisa. Bisa ya, saya tuntun mau? Mau. Mau. Oke, pegang tangan istri Bapak. Ya mas ini mah belas Waduh, waduh, waduh, waduh, Ya santai toh Pak. Ya benar kalau kena jantung itu memang benar. Mas ini mah, mano mano Eh Pak Juma sudah tangan istri sudah dipegang Pak. Sudah, dipegang, sudah, ya. sudah dipegang, sudah pak. dipegang ini. Pak Juma umurnya berapa? Sebelum saya tanya Pak Juma umurnya berapa? Lima enam. Oh lima oke. Okay. Pak Juma. Pak ya. Juma mengikuti kata-kata saya ya. Mau? ya, mau, mau, ya, okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku. Wahai istriku. Jika selama ini. Jika selama ini. Saya sering. Saya sering. Emosi dan marah kepada dirimu. Istri. Emosi, <laughs> emosi dan marah emosi dengan marah kepada dirimu kepada dirimu sejak menikah sejak menikah sampai sekarang sampai sekarang istriku istriku pagi hari ini pagi hari ini aku ikhlas aku ihfaz untuk meminta maaf kepadamu untuk minta maaf padamu dan aku janji Jagi. agar tidak marah kepadamu lagi akan tidak marah kepadamu lagi maafkan kesalahanku ya istriku maafkan kesalahan sang nah, ibu biar jawab ibu jawab gimana ibu Maafkan ke bu Oh ya. Oh maafkan ya. Alhamdulillah. Amin. Cukup, Alhamdulillah. Pak. Pak Juma cukup ya. Sekarang pertanyaan saya, Tadi dada sebelah kirinya sakit ya? Serius jangan marah lagi kepada istrinya ya. Serius. Amin amin amin ya rabbal alamin. Aduh beneran nih. Semangat, Bang. Semangat banget. Belajar juga kalau bicara santai, mau Pak Juma? Mau. Mau ya, santai ya. Sekarang sekarang pertanyaan saya, dada sebelah kirinya bagaimana sekarang? agar ringan benar ringan kayak gak ada dadanya gitu kayak gak ada marah ya potongan <muk> dadanya gimana? gimana ya gak ada <muk> kayak separoh yang kanan aja kerasa yang kiri mah gak kerasa <muk> bilang apa sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin makanya kalau habis dari masjid Anida makan dulu sarapan gak mau ya Sahan malamnya katanya nggak bisa tidur bergerak-gerak hidup karena sangat terlalu obama terus terobokan iya Oh namanya acara bengkel hati itu alhamdulillah, alhamdulillah disukain oleh banyak masyarakat makanya bapak hati-hati juga ya pak Juma bener-bener nasihat saya diperhatikan kemudian Sholat lima waktu dengan khusyuk ya. Kemudian kalau umur sudah mulai uzur tingkatkan sholat sholat sunat tahajud banyak mohon ampun kepada Allah Taala mudah-mudahan penyakit Pak Juma dan juga penyakit saudara kita yang lain. Mudah-mudahan diringankan dan disembuhkan oleh Allah Ta'ala Amin, amin, ya Rabbil Alamin Amin, ya Rabbil Alamin Oh Ustaz Sama-sama Pak Jum'ah Sama -sama. Waalaikumsalam Mungkin gini Ustaz ya uh, Dari sekian banyak para istri di muka bumi ini Mungkin yang paling beruntung dan paling bahagia ya istrinya Pak Juma ini Ustaz Kenapa? Karena pagi-pagi sudah -pagi dirayu <laughs> Yang rayu belum sarapan lagi <risas> <tuk> <tuk> Tapi baik. alhamdulillah Ini pelajaran yang baik ya Jadi sebenarnya ini bukan trik Bukan suapan, saya tidak tahu wajahnya Pak Juma Itu kayak apa, punya kumis Atau punya hidung, saya juga gak tahu ya. <tuk> Tapi alhamdulillah Karena serius semuanya Pak Juma juga sujud Mau sujud pada Allah, mau kembali ke jalan Allah Begitu gampangnya Allah memberikan Kebesarannya, kuasanya Sehingga Pak Juma diberi Kemudahan untuk sembuh dari penyakitnya. Amin. Nya Robbal Alamin. Baik Ustaz para pemirsa dimanapun Anda berada dan jamaah Masjid Anida, jangan kemana-mana, jangan pindahkan channel Anda tetap di acara Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki. Tentunya kita kembali sesaat lagi. La haula walaaqu wa taillah billah hilali langdi. Apalah arti kita hanya seorang hamba Allah yang serba lemah, baru sedikit saja diberi penyakit oleh Allah kita sudah berkeluh kesah. Inilah manusia sombong dengan segala kelemahannya. Nah Ustaz kembali ini kita ke tema saling menghormati Ustaz. Iya. Nah ini kan dalam satu keluarga itu uh, seperti yang kita bahas juga Ustaz beberapa iya. waktu yang lalu. Biasanya kan anak yang punya kewajiban menghormati orang tua Tapi apa ada kemungkinan orang tua ini juga harus menghormati hak-hak dan kewajiban anak gitu Iya itu jelas wajib ya Jadi kalau dalam Quran itu memang diceritakan yang jelas menghormati itu anak kepada orang tua Jelas yeah. sekali tapi orang tua tadi pada waktu saya menceritakan tentang uh, surat anisaya 30 tadi hmm. wa mayyaf aladika udwana wadul manfasau fauslinaro ayat ini juga bagi orang tua oh, ya? kalau dia melanggar hak anak masuk neraka hmm. kalau dia anaya aniaya anak masuk neraka jadi benar-benar makanya di sini harus menghormati jadi enggak bisa namanya orang tua terus namanya orang tua merasa menang, merasa benar. Enggak, enggak seperti itu. Jadi agama Islam itu me, untuk menertibkan semua lini dari mulai yang anak, orang tua, saudara semua ditertibkan sehingga namanya satu fokus menghormati. Jadi anak menghormati orang tua, orang tua juga menghormati anak, semuanya akan ketemu hmm. nantinya. Jadi kita enggak boleh, kita namanya uh, melanggar hak anak enggak boleh kalau memang kita itu anak itu uh, wajib kita nafkahi, istri itu wajib kita nafkahi, jangan melanggar hak mereka. Kalau kita melanggar hak mereka tidak menafkahi dosa sebenarnya. Jadi kalau ada saudara kita yang bilang bahwa uh, apa namanya bahwa tidak dinafkahi itu sebenarnya Biarin aja wong burung aja Gak kerja juga bisa makan oh Susah sekali kalau gitu ya iya, betul. Jadi intinya adalah kita jangan tetap menjaga Bagaimana kalau kita punya anak Kita punya istri itu kita nafkai Bagi seorang wanita yang dia menafkahi suaminya Itu visabililah dia hmm. eh Itu Harta yang dipergunakan untuk menafkahi suaminya dianggap oleh Allah Taala karena bisa birlah ditingkatkan amalnya 700 ratus ya. kali. Suhanallah. Nah ini bagi istri yang menafkahi suami tapi tidak berkeluh kesah lo ya. ya ikhlas Ta ya. ikhlas ya ikhlas hmm. menafkahi suami jadi hmm. bukan memberikan tapi oh oh wow, nggak anu anu anu ya nah, itu enggak. Ya, ya, jadi ya, ya. <laughs> <laughs> Itu kalau yang sudah yang punya gitu. istri. Nah sekarang kalau yang belum punya istri yang harus menafkahi siapa? Kalau yang belum punya istri, istri yang dinafkahi bagi subjektivitas jawaban saya saya. Iya <laughs> iya iya iya. Enggak maksudnya. <laughs> <laughs> Enggak maksudnya kalau umpamanya kita sudah kerja, hmm. kalau mamanya belum punya istri sudah dijelaskan uang kita itu mau kita kemanakan. Iya. Yeah. Walidul walidain jelas sekali dan kepada kedua orang tua. Rampang ibu lulu. bapak yeah. Wal Aqrobin jelas sekali diceritakan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan baru baik, yang ya. lain ayat oh, sama wal masakin ini ah, banyak sekali ya, ya itu baik, ya insyaallah seperti itu ya ke saya juga nggak apa apa kok ya ini hmm. Ustaz masuk yang kategori masakin masakini apa masa lalu Ustaz <laughs> baik Ustaz. Ustaz iya iya ini sudah siap standby jemaah kita di Masjid Anida kami bersilahkan silahkan ibu Oh, ini nampak bersama seorang anaknya dan suaminya Ibu ya? Iya, iya uh, Suaminya Danu ya? Iya. Enggak, enggak salah orang ya, Ibu ya? Enggak, Pak. <laughs> ini Ustaz Danu beserta kayak nah, silahan Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Ustadz Danu dan Dai Zaki. Ya. Kami berasal dari Padang, Sumatera Barat, Pak Ustaz. Hmm. Kami punya keluhan. Nama saya Ibu Aswita Redmi. Siapa ibu namanya? Aswita Redmi. Panggilan yang gampang aja deh. As. Okey. Oh, Angka panjang sedikit. Dua Asmita. kalimat mas. Aswita. Aswita. Ya. Bisa As. Duang. Bisa Asmi ya ibu. Aswita. Asmita. Aswita. W. Aswita. W. Aswita. W. W. Suami saya Bapak Busra. Bapak Busro, Busro, Busro, Busro ya. Ibu Aslita Bapak Busro. Iya Pak. Iya. Uh -uh. Kami punya keluhan dengan anak saya yang bernama Zania. Bucah. Bapak sama dokter ada alergi untuk mengarah ke asma Pak. Oh. Jadi setiap malam kalau tidur itu gelisah Pak Ustad. Kalau tidur gelisah? Gelisah. Maksudnya sesak napas sesak atau? Sesak napas. Oh. Tapi kalau siang nggak begitu kelihatan pak, ah, kelihatannya ya. malam. Malam aja malam ya? Malam aja. Oh. Jadi kami minta solusinya dengan Pak Ustadz Danu. Iya, alhamdulillah Ibu Aswita dengan Bapak Busro, Busro betul ya? Iya pak. Jadi kalau anak ini tiap malam kesannya sulit bernapas. Ini saya mau tanya di antara bapak dengan ibu nih, antara bapak dengan ibu. Adik Adik ini mulai kelihatan alergi sulit napas berapa minggu atau berapa bulan ini? E hmm. Kalau diponi sama dokter waktu itu umur setahun udah ada bak. Oh, bakar. Sudah ada. oh Cuman, iya ya. Uh, yang sering kambuhnya sebulan ini, Dok. Sebulan ini sering kambuh ya? Sering kambuh. Saya dipanggil kodok. Enggak <laughs> apa-apa, Pak. Iya iya enggak apa-apa. <laughs> saya nyantai lebih lebih seneng bersandar. iya mak. Eh, <tuk> malaikat rohnya juga ketawa. tuh sure, nih kodok tuh kamu tuh gitu. nggak <S. S. tuk> apa-apa nggak apa-apa santai aja. ibu aswita sama pak busro sebenarnya kalau permasalahan sesak nafas di sini persoalannya biasanya satu Di antara bapak dan ibu. kalau adik dari kecil sudah sesak nafas berarti bapak dan ibu ini sebenarnya Maunya Bapak Busro dan Ibu Aslita ini Maunya dalam keluarga itu tidak ada pertengkaran Maunya Betul gak? Iya Pak Ustaz Tapi lupa Yang namanya masalah itu tetap ada Betul kan? Betul Pak Nah persoalannya adalah Sebenarnya Bapak dan Ibu itu persoalan itu ada Kemudian solusi belum selesai Muncul kejengkelan Tapi karena gak ingin marah keluar Kejengkelan itu ada disimpan sehingga itu menyebabkan adik mengikuti. Nah, pertanyaan saya di antara Bapak dan Ibu adalah siapa yang sering jengkel tersimpan kalau ada persoalan? Udah itu aja kuncinya. Kayaknya bapaknya. alah yang benar. Pak Busro betul begitu? Kalau ada masalah diam, ada kejengkelan diam, tersimpan aja, diam aja, diam enggak enggak diceritakan mamanya. Apa seperti itu? diam ya. Tidak eh uh, kalau ada masalah 10 yang dicari solusinya itu paling 2 atau 3 gitu. Kenapa Pak, Kalau mamanya ada kurang deket Pak busro Iya, ya, Kalau ada mamanya masalah itu mamanya jumlahnya 10 nih. Iya. Ah yang dicari Pak busro solusinya itu kebanyakan hanya 2 atau 3 atau 4. Yang lain itu didiamin aja gitu. Iya, betul Pak. Oh, ya. Sudah ketemu insyaallah. <laughs> Nanti Pak Busra sama Bu Aswita begini aja, kalau ada masalah cari solusinya, hanya itu aja. Iya. Pak. Jangan tersimpan di sini, walaupun ada permasalahan-permasalahan entah dengan keluarga, dengan ibu atau dengan saudara, itu yang menjadikan Pak Busra itu ada kejengkelan kali. Walaupun enggak marah ya. Iya. Kejengkelan yang di sini, Ngerti maksud saya. Iya, Pak. Nah itulah yang menjadikan peringatan dari Allah Taala sebenarnya ini bagi Pak Busra sama ibu. Iya. Tapi karena Pak Busro sama Ibu sayang pada adik yang baru lahir iya. Akhirnya peringatan ini diberikan kepada adik Agar Pak Busro sama Ibu itu gampang kembali ke jalan Allah Hanya itu Nah iya. sekarang Pak Busro niat lillahi ta'ala Kalau ada masalah dicari solusinya dengan senyum, dengan santai Selesai kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala tawakal Insya Allah adik ini kalau Pak Busro sama Ibu paham Adik ini mulai nanti malam sudah mulai nyaman beliau. Ia ya, alhamdulillah. Sudah paham ya? Maksud saya ya? paham pak ustadz. Agak sering ada kejengkelan walaupun tidak dikeluarkan pak busro. Ia ya, Oh ya sudah kalau gitu cukup. <laughs> nanti mulai nanti malam pak busro uh, di di diurutkan kejengkelan itu kepada siapa? Diurutkan dimohonkan ampunan kepada Allah Taala hanya itu aja. Mohon ampun pada Allah Taala. Insyaallah. Walaupun umpamanya Pak Busro mamanya ya, ya yang didolimi, disakiti, walaupun yang itu tetap mohon ampun Pak Busro. Ya. Insyaallah adik insyaallah akan sembuh cepat sekali. Allah, ya. Amin lah. Amin. Amin. Yang sabar ya. ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Bapak. Ya terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, para hadirin dan para pemirsa dimanapun uh, Anda berada uh, Kita kembali sedikit membahas tentang saling menghormati ini Ustaz Nah, ada satu permasalahan di masyarakat Indonesia ini Ustaz Terutama iya. zaman sekarang ya uh -uh. Ketika semua film-film barat Ini kan film barat banyak masuk nih Tanpa iya. disaring lagi semuanya masuk Sehingga anak-anak kita Uh, pemikirannya atau paradigmanya terbentuk oleh gaya hidup orang-orang Barat. Hmm. Nah, sedangkan uh, cara menghormati kita tradisi Timur dengan orang Barat kan beda. Iya. Kadang ada anak yang manggil ayahnya namanya aja, hmm. Cai, Con, Cai. Om oh, namanya Mercon. <laughs> <laughs> atau ketika kita melihat di film-film Barat itu kan orang masuk ke rumah pakai sepatu. Iya. Akhirnya dia ngelihat, wah. Keren nih kalau masuk rumah pakai sepatu Akhirnya blok-blokan kan tanahnya beda Ustaz Kalau di sana semuanya aspal di sini udah rumahnya pinggir kali masuk, Banjir lagi Masuk kasur sepatunya gak dilepas Habis kasurnya Ustaz yeah. Nah ini kan artinya saling menghormati Antara budaya barat dengan timur beda nah, Bagaimana memberikan pemahaman Ustaz Kepada anak-anak Iya sebenarnya kalau insya Allah ya kalau anak ini dilahirkan dari keluarga yang baik baik bener ya urutannya baik jelas saya yakin anak-anak kita itu kita kasih nasihat dengan tenang dengan santai itu bisa menerima iya. tapi kalau kita kita nih belajar agama tapi kaku kalau enggak enggak gitu aja sakte kaku umpamanya melihat bengkel hati itu musuh bengkel hati musuh Karena ustadz dano itu nggak nggak mungkin dia sarik dia pakai sihir, <laughs> itu udah kaku sekali itu. Nah ini anaknya biasanya niru bapaknya, Ikutin. ngikutin nikutin. <laughs> kalau yang begitu jangan bingung, berarti kalau anaknya nakal, kalau bapaknya tanya tanya sama ustadz, ustadz anak saya kok nakal, wafis bapaknya juga begitu, kaku keras. Hmm, nah, jadi anaknya pasti keras. Nah maksudnya cobalah kita lembutkan hati kita kayak tadi perbedaan ini bukan suatu untuk menjadi pertengkaran kan begitu ya Iya. Yeah, so. genetik yang ada di dalam tubuh kita setiap sel di dalam tubuh kita jari kita ini sebenarnya digerakkan secara real memang pakai otak kita tapi jujur ini ada malaikatnya tetap ada malaikat mm, yeah. tetap ada malaikat tetap ada malaikat pengontrol nah Disinilah kalau kita mulai belajar untuk beramal soleh menjalankan uh, semua yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Genetik tubuh kita itu akan dipenuhi dengan genetik yang baik Nah hmm. pada waktu kita bersentuhan dengan istri, kemudian istri itu hamil, kemudian istri juga baik nih gak cuma kita aja istri juga baik Anak kita itu nanti juga dikasih tahu itu gampang, yeah. jadi tidak terlalu sulit. Nah, permasalahan budaya yang begini, apa namanya? Yang masuk seperti ini, jujur aja kayak saya itu email-emailan juga nggak nggak pernah. Email-emailan? Email-emailan itu nggak pernah. Apa hmm. itu? Facebook juga nggak tahu saya Facebook. Facebook? Nggak ngerti saya oh. Facebook terus. Yeah. Apa itu namanya yang lain-lain? Jadi. Baik. Hal seperti itu sebenarnya bisa kita uh, uh, lakukan, kita kerjakan sehingga iya. kita bisa mendidik anak dengan baik. Baik Ustaz, kalau Ustaz belum kenal Facebook, orang Betawi punya Ustaz yang baru, namanya Ves Ketubuk. Apa? Ves... Ves... Ves Ketubuk. <laughs> baik, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama Ustaz Danu dan tentunya Dayi Zaki di Bengkel Hati, akan kembali ke saat lagi. Para pemirsa, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik Untuk berikut ini, kita akan beri kesempatan kepada seorang penanya Yang berasal dari Sulawesi, kami persilahkan Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz mempunyai penyakit, kepanik, gelisah, bingung dan segalanya itu pusing oh, namanya dimetal, siapa, Bapak namanya siapa Bapak? Nama Bapak siapa? Muhammad, nama saya Muhammad Yahya Muhammad Yahya dari? Dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan, tepatnya di kota apa Bapak? Makassar. Oh Makassar Ustaz ya, silah, Iya Bapak. Iya. Uh, sakitnya mulai bulan apa pak? Sakitnya sudah 6 tahun Pak Ustaz wow. Sudah ke dokter semuanya Sudah dokter? Dokter semua tiada yang tahu tidak ada itu. Dia tidak ada tahu kan. Dia tahu. tahu. Ya, tidak ada tahu. Angin mamiriku pasang gitu ya. Ayah, Pak Muhammad Yahya. <laughs> eh, <laughs> Pak Muhammad Yahya eh, pensiun tak berapa tahun? Sudah lama. Ya. Sudah, Sudah lama ya. Oke. Okay. Pak Muhammad Yahya, apakah Pak Muhammad Yahya eh, ma Maaf Punya putra yang sudah dewasa? Punya Ustaz e, Ada salah satu atau dua putranya atau salah satu putranya yang sebelum Pak Yahya sakit itu sering dicemaskan ada? Ya ada Ustaz Ada benar? Nah, ya, Ustaz. Jadi itu yang menjadikan Pak Yahya itu berpikir, mikir tiap malam, tiap ya, hari begitu? Ya Ustaz Oh ya itu penyakitnya, makanya dokternya nggak tahu itu Pak Yahya Oh ya Ustaz Karena Pak Yahya ngalamunin anaknya, dipikirin terus, dipikirin oh. terus Kenapa Pak Yahya mikir putranya, singkat aja Pak Yahya Karena apa? Karena satu persoalan kecil saja Persoalan Jangan... kecil saja yang menyebabkan dia tidak mau bicara sama, sama saya Oh gitu Akhirnya oh. Bapak Istilahnya sakit. sakit Diam tapi sakit dan dipikirkan begitu ya, Oh ya sudah Ya sudah Pak Yahya Saya akan bantu Ini doanya gimana ya Karena ya, pasti ada sesuatu yang di dalam Pak Yahya hmm. Karena ngalamun sedih-sedih Ada sesuatu yang masuk Ya sudah begini ada deh Walaupun doa saya ini eh, nyantai Tapi mudah-mudahan eh, dikabulkan oleh Allah ya Pak Yahya ya hmm. Amin saya mohon pada Allah Taala sebagai uh, yang Maha Berkuasa terhadap semua makhluk. Saya mohonkan pada Allah agar makhluk yang ada di dalam tubuh Pak Yahya yang bisa menjadikan cemas, yang bisa menjadikan kesadaran hilang, khawatir yang tinggi, saya mohonkan untuk dihilangkan oleh Ta Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Yahya mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk keringanan Pak Yahya. Biasanya di sini nggak enak. Biasanya di sini nggak enak. enggak, nggak, biasa, bibir biasa, pak biasa. Biasa. Biasa. Yang, biasa. Yang nggak enak mana? Di sini kepala. enggak, Tadi pusing bilangnya. Ya pusing kalau laki kumat pusing. Oh laki kumat pusing. Pusing. Pak. Oh, ah, beberapa kali ini kesini sudah mulai nggak pusing. Nggak ada pusing. Oh. Nggak pusing. Berarti doa Pak Yahya dijabal oleh ya Allah Taala ya. Berarti kesini terus nanti. <laughs> Ya. Ayah ya, mudah-mudahan ini manfaat nanti kita berdoa Pak Yahya terus ya mengaminkan ya, ya, ya. doa, mudah-mudahan dipercepat kesembuhan oleh Allah taala. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabu, amin. Baik, Ustaz. Baik, Ayah ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, saya pribadi Ustaz ini sering melihat beliau hadir, Ustaz. Sudah beberapa ya. kali. Tapi mungkin baru kali ini diberi kesempatan ya, Ustaz ya. Saya memang melihat beliau hadir di sini dalam kondisi awal itu kacau memang. Bacaau lebih Tapi sekarang dari ini. Oh, sekarang santai kayaknya udah sejenisnya beli. Sudah mulai enakan ya, Pak Eha ya? Sudah, oh, enak. alhamdulillah ya memang benar. Ya, baik, Pak Eha punya uang enggak? Ya. Tenang aja, pokoknya pulang dari bengkel hati, hati tenang, dompet tebal. Baik, para pemirsa, subhanallah untuk melengkapi uh, tausiah berbagi dalam kebaikan, berbagi dalam takwa dan kesabaran. Kami mempersilakan Ustaz Danu untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. Alhamdulillah jemaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa memohon dengan tulus kepada Allah taala. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa syahbi mm. Ya Allah ya ghafar Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah mm. Ya Allah Ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan ya Allah Sejak mm. kami akhir balik hingga saat ini Ampunilah dosa yang kami kerjakan ya Allah Dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu ya Allah mm. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami hmm. Kepada istri kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami, hmm. kami Kepada teman-teman kami Kepada hamba muda juga makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini Allah hmm. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Allah hmm. Ya Allah ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami Allah Mm. Ya Allah kami juga mohon kepadaMu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang Ya Allah Amin. Mm. Ya Allah Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau mm. telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu Ya Allah. Mm. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki. Mm. Ya Allah kami mohon jika kami masih banyak melakukan kesalahan dan dosa hmm. sehingga engkau berikan kami musibah dan sakit pada diri kami kami mohon ampun kepadamu ya Ghafar Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kami ya Allah hmm. Dan jika diantara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya ya Allah hmm. Kami mohon ampun kepadamu ya Ghafar hmm. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah amin hmm. Agar kami sekeluarga lebih sujud kepadamu ya Allah amin hmm. Ya Allah Jauhkanlah kami dari goraan syaitan yang kau kutub Hmm. Jauhkan kami dari jengkelan dan kemarahan yang ada dalam hati kami hmm. Dekatkan kami dengan kesabaranmu, Ya Allah hmm. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh, Amin Ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan ta'yib di muka bumi Ya Allah, agar hmm. hati kami tenang dan tentram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan, Ya Allah, Amin hmm. Ya Allah, kami adalah hambamu yang masih hina di hadapanmu, Ya Allah Hmm. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan petunjuk dan jalan kepada kami ya Allah hmm. agar kami bisa istiqamah dalam menjalankan syariat Islam ya Allah. Hmm. Kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hmm. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin Istajib dua'ana ya samiat dua Para pemirsa Dimanapun anda berada Mudah-mudahan doa tadi menghantarkan kita Kepada hati yang bersih Kepada gerbang ketakwaan Takwa sebuah keabadian Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih kami mohon undur Tentunya acara Bengkel Hati Bersama Ustadz Danudan Daizaki Wila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh